Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Musik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 dan Radio Klote 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Sabtu 2 Oktober 2021 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Saudara Lun dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Sederalun, kericuhan antar kelompok masyarakat pecah di kampung Tenggulun Aceh Tamiang terkait saling klaim kepemilikan lahan Jumat pagi. Keributan ini menyebabkan satu unit sepeda motor dirusak dan gubuk yang ada di lokasi dilaporkan dibakar. Sejumlah warga mengatakan kericuhan berawal dari aktivitas sekelompok orang yang diduga dari Sumatera Utara di atas lahan perkebunan milik masyarakat Tenggulun. Lokasi ini memang menjadi pertikaian antar masyarakat menyusul adanya putusan eksekusi pengadilan negeri setabat pada 3 November 2020. Masyarakat menilai putusan ini cacat hukum karena bertentangan dengan Permendagri yang menyatakan kawasan itu bagian dari administratif Aceh Tamiang. Edi, salah seorang warga mengatakan, selama ini warga Tenggulun bertahan diri memilih tidak melanjutkan aktivitas di lahan sendiri, tapi ternyata orang dari Langkat malah menyerobot lahan mereka. Kedatangan seratusan masyarakat Tenggulun ke lokasi merupakan Puncak kemarahan atas penggarapan lahan yang dilakukan orang dari Sumatera Utara. Mirisnya penggarap tersebut menggunakan alat berat untuk membersihkan lahan yang sebelumnya sudah ditanami pohon kelapa sawit dan porang. Aksi itu membuat kemarahan masyarakat Tenggulun sehingga mengusir mereka. Meski begitu, Edi memastikan tidak ada bentrokan fisik karena kedatangan masyarakat hanya untuk mengusir para penggarap. Namun karena ada sedikit perlawanan, masyarakat terpancing hingga merusak sepeda motor salah satu penggarap. Syederalun, setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Syederalun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara menyatakan sebanyak 1.853 jiwa mengungsi di dua titik pengungsian akibat banjir melanda daerah itu. Warga yang terdampak banjir masih mengungsi karena air menggenangi rumah warga dengan ketinggian hingga 60 cm. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara, Murzani, mengatakan banjir terjadi menyusul jebolnya Tanggung Krumpase akibat hujan lebat yang mengguyur di wilayah itu. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam sejumlah sekolah hingga aktivitas sekolah lumpuh total. Banjir juga sempat menggenangi badan jalan nasional, namun genangan sudah surut. Warga yang terdampak banjir yang bertahan di pengungsian berasal dari beberapa desa di Kecamatan Samudra dan Kecamatan Gerudong Pase. Jebolnya Tanggung Kerung Pase berdampak banjir terhadap lima kecamatan, yakni Kecamatan Samudra, Gerudong Pase, Matangkuli, Piratimu, dan Kuta Makmur. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Samudra dan Kecamatan Gerudong Pase sementara di tiga kecamatan lainnya ketinggian air tidak terlalu tinggi dan tidak terjadi pengungsian Sedera Luun setelah dari Aceh Utara kali ini ada berita dari Aceh Tenggara yang dilaporkan asna Wiuwi Seraun Polsek Badar Aceh Tenggara mengamankan mahasiswa dan petani karena memiliki narkoba jenis sabu keduanya ditangkap di desa Batum Bekong Kecamatan Badar Aceh Tenggara Kapolsek Badar Ibda Irwan Syaputra, Pelis SH mengatakan, Kedua tersangka yang ditangkap berenisial WC, 31 tahun, mahasiswa warga desa Mamas Baru, Kecamatan Darul Hasanah, dan TZ, 34 tahun, bekerja sebagai tani warga desa Batum Bekong Kecamatan Badar. Dalam penggeledahan, diamankan satu bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,10 gram. Selain itu juga diamankan satu buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu, satu set alat isap atau bong, dan tiga buah mancis. Menurut kepolsek penangkapan keduanya berawal dari laporan warga. Saat itu warga menyebut di salah satu pondok kebun coklat di desa Peraginan sering terjadi pesta narkoba. Selanjutnya polisi turun ke lokasi melakukan pengintaian. Setelah memastikan target, polisi langsung menangkap kedua tersangka. Sederalun, setelah dari Aceh Utara kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Seni Hendri. Sederalun, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara IDI, Kabupaten Aceh Timur, Hermansyah mengatakan hasil tangkapan ikan para nelayan di kabupaten itu turun hingga 20 ton per hari akibat cuaca buruk. Hermansyah menyebutkan kurang bersahabatnya cuaca karena angin kencang melanda perairan Selat Malaka. Bahkan ombak setinggi 1,5 meter terjadi sejak sepekan terakhir, sehingga sebagian nelayan memilih tidak melaut dan kapal-kapal nelayan bersandar di kolam PPNID. Nelayan berharap cuaca normal kembali. Kendati demikian, Ermansyah mengatakan ada juga sebagian kapal nelayan tetap nekat beraktivitas di laut lepas, namun hasil tangkapan nelayan turun drastis. Ada sebagian nelayan yang membongkar hasil tangkapan di PPNID, tetapi banyak juga yang membongkar ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh. Menurut Ermansyah, kapal penangkapan ikan nelayan Aceh Timur yang bongkar muat di Banda Aceh umumnya menangkap ikan di perairan Samudera Hindia yang berada di pesisir barat selatan Aceh. Dengan berkurangnya bongkar muat ikan hasil tangkapan juga berdampak terhadap harga pelelangan ikan Selain itu, persediaan juga berkurang sehingga tidak mampu menutupi kebutuhan pasar. Sudara Loon, setelah dari Aceh Timur, kita beralih ke Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sudara Loon, sedikitnya 15 sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat telah ditutup Pertamina E.P. Rantofil dalam kurun waktu sebulan terakhir. Lokasi penutupan ini tersebar di beberapa titik kawasan hulu Aceh Tamiang. Di antaranya 10 sumur di Kampung Pulau 3 Kecamatan Tamiang Hulu, dan 5 titik di Kampung Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda. Field Manager Rantau Toto Parvianto menjelaskan penutupan sumur ini untuk mencegah terjadinya insiden yang membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Proses penutupan dilakukan dengan cara penyemenan permanen, agar tidak dapat dibuka kembali oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Sedangkan pada permukaan sumur dilakukan clearing menggunakan alat berat. Raffianto mengaku kegiatan penutupan sumur tersebut bisa berjalan lancar dan aman berkat dukungan dari Polres Aceh Tamiang. Pihaknya melakukan pengawalan bersama-sama terhadap aktivitas ilegal drilling agar tidak merugikan pihak manapun. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Imam Asfali berharap penyelesaian permasalahan ilegal drilling ini tidak hanya dari sisi teknis penutupan saja, namun juga dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan bahayanya ilegal drilling. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sederhalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di mana pemerintah lakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Sederhalun, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui penambahan alokasi anggaran. Demi memastikan pencapaian sasaran prioritas pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke salah satu provinsi prioritas, Yakni Jawa Timur. Pada kunjungan kerjanya, Wapres Ma'ruf Amin melakukan rapat kerja dengan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta 5 bupati yang wilayahnya menjadi prioritas di tahun 2021. Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui bantuan sosial tunai akan diberikan kepada 5 kabupaten prioritas. Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrim di masing-masing kabupaten prioritas. Diperlukan pemutakhiran data kelompok untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrim di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat atau KPM Bantuan Sosial Tunai. WAPRES mengapresiasi inisiatif dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Timur dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini. Terutama beberapa program-program yang telah dilaksanakan seperti program Jatim Puspa, Pemberdayaan BUMDES, Desa Berdaya, PKH+, Plus, dan lainnya. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja bersama WAPRES di Provinsi Jawa Timur, Sesmenko Preekonomian Susi Wijono Mogiarso yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Preekonomian Erlangga Hartarto turut meninjau progres pembangunan kawasan industri halal Safe and Lock Eco Industrial Park di Sidoarjo. Kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi kawasan industri terintegrasi termasuk memfasilitasi laboratorium sertifikasi halal termasuk memfasilitasi laboratorium sertifikasi halal. Visi dari penyiapan kawasan industri halal adalah turut melibatkan usaha kecil menengah dalam rantai pasok industri halal global. Peninjauan dilanjutkan ke lokasi hasil olahan produk halal Provinsi Jawa Timur dan juga dilakukan pelepasan ekspor produk halal berupa aneka kerupuk dan keripik ke Nagoya, Jepang oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Wanita WNI dibunuh di Malaysia, tersangka utama ditangkap polisi. Ini merupakan rangkaian informasi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Sederalun, kepolisian Malaysia menangkap tersangka utama dalam pembunuhan seorang wanita Indonesia berusia 50 tahun. Jenazah WNI itu ditemukan di dalam sebuah restoran di Semenyih, Selangor. Jenazah WNI yang tidak disebut identitasnya itu ditemukan di dalam sebuah restoran yang sedang tutup di Bandar Rincing, Semenyih pada selasa lalu. Polisi bergegas mendatangi lokasi setelah mendapat laporan soal bau busuk dari dalam restoran. Ketika polisi tiba di lokasi, jenazah korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan hanya ditutupi selembar kain. Asisten senior komisioner kepolisian Selangor Nik Ezane Muhammad Faisal mengatakan, Tersangka utama pembunuh wanita WNI itu ditangkap bersama seorang pria lainnya di sebuah rumah di dekat Bandar Baru Bangi pada Kamis Malam waktu setempat. Sejumlah saksi mata mengatakan bahwa korban terakhir kali terlihat bekerja di restoran itu pada Sabtu 25 September. Nick Ezane menyebutkan, setelah mengintrogasi tersangka utama, motif di balik pembunuhan itu diketahui karena cinta segitiga. Empat tersangka lainnya telah ditangkap lebih dulu terkait kasus pembunuhan ini. Perintah penahanan tengah diupayakan untuk si tersangka utama dan satu pria lainnya yang ikut ditangkap polisi. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Sabtu 2 Oktober 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambiafm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambia FM. Shaderalun, wassalam.